shopee birthday sale diikpot yang akrab kita siapa dengan Pakde datang dan menghibur sobat shopepi saat itu Pakde benar-benar mengambiarkan panggung shopepie semua terhibur semua goyang dan semua ikut bernyanyi dan begitulah Pakde ya dengan karyanya selalu berhasil membuat kita terbawa dan merasakan energi yang dikirimkan untuk kembali mengenang Karya dan energinya Kita akan kembali melihat penampilan Pak D Di 12.12 .12 Shopee Birthday Sale Semoga karyanya selalu melekat di hati kita Amir Bojo Didi, Didi Kempat Tutup Lampianya Sing negeru Kh lemariiku lagi bojoanyat singmbok pamer keng aku Neng apa seneng aku Iye bo gawe lorok pamer bojo anyjar ne ngaku Elara, baqner, do'jo ayar, plus oh, c